Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan salam kepada Rasulullah dan alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bertukar pengalaman Kebetulan, forum seperti ini bagi saya bukan yang pertama kali, ke, karena saya cukup lama tinggal di negara Arab, di tempatnya di Arab Saudi, selama 15 tahun. Sehingga sering bertukar pengalaman dengan teman-teman tenaga kerja di sana, baik di Jeddah, di Medina, ataupun di Jubail, sering sekali bertukar pengalaman dengan teman-teman tenaga kerja di eh, sana sehingga semoga saja pengalaman yang pernah saya dapat cerita cerita yang pernah saya dapat mungkin serupa dan uh, pendekatan kalau pun tidak sama. Sehingga saya bisa bertukar pengalaman dengan Ibu-ibu sekalian, semoga pengalaman ini bermanfaat uh, bagi Ibu-ibu sekalian dan juga bagi saya sendiri. Nah, mungkin kalau sambil berdiri lebih enak, banyak lebih bebas ya. Eh uh, untuk pembicaraan agar lebih terarah, saya siapkan satu materi dengan judul Masa Depanku Cerah. Kenapa mesti harus dimulai dengan kata-kata Masa Depanku? Seringkali kita dalam menatap masa depan dalam hidup dunia ini seringkali dilanda pesimis, putus asa. Kata orang Cirebon masih suhu masa depan suram katanya. Sehingga seringkali orang bilang gini bu, enak kamu ya, kamu terlahir di keluarga orang kaya, kamu di oleh kakekmu ditinggali warisan banyak, enak kamu terlahir di orang tuamu punya pekerjaan, pejabat, pengusaha, ibumu punya ini dan itu, kesempatan sekolah kamu tinggi. Saya terlahir di keluarga miskin, Orang tuan saya tidak punya warisan. Dan saya pendidikan juga tidak tinggi. Kemudian mungkin ada yang bilang lagi. Enak kamu, kamu punya kesempatan jadi artis, cantik, punya kepandian oleh suara. Bisa nyanyi, saya pas-pasan dari stresnya, wajahnya. Kalaupun suruh nyanyi, serta orang Jawa suaranya bleru, Apa yang bisa saya jualan? apa yang bisa saya tawarkan seringkali orang menyesali kondrasnya padahal waktu dulu bu, ada enggak yang merasa atau ingat ketika sebelum telah ke dunia dia milih saya tak milih wajah ini saja atau milih saya tak jadi perempuan saja atau saya tak milih suara yang kayak ini saja semua itu hanya menerima apa adanya bu saya, ibu dan juga itu yang sana jadi bintang film apit atau jadi keluarga orang kaya itu juga terima apa adanya. Terlahir ke dunia juga dia tidak protes, juga tidak milih. Namun kenapa mereka kok bisa jadi orang kaya? Kenapa mereka kok bisa tenar? Kenapa mereka bisa sukses? yang beda bukan, karena mereka dulu ketika di perut ibu sudah daftar jadi orang kaya kalau daftar, saya sudah daftar dulu kalau ada pendaftaran saya balik lagi ke perut ibu saya tak coba daftar lagi jadi presiden kan enak Pak ya jadi presiden minimal jadi menteri gitu Bu tapi kan tidak ada pendaftaran, makanya ya saya syukuri terlahir di dunia ini keluarga saya seorang petani sampai sekarang bapak saya petani namun bagi saya semua itu tidak bersalah. Saya dulu, Bu. Sekolah. Ngerti sepatu, tuh Bu. SMP kelas 1 baru tahu sekolah pakai sepatu. Punya tas. Untuk sekolah itu juga SMP. Saya SMP itu kadang. Tiga kilo dari rumah. Kadang jalan kaki. Kadang naik mobil, sepatunya saya tinggal di sekolah karena musuh hujan. Emang-emang kalau oh, jalan rusak sepatunya. Tapi itu semua bagi saya tidak masalah. Bahkan <tuh> waktu saya di SD, satu SD yang pakai sepatu cuma satu. Ketika dia ke sekolah pakai sepatu karena yang lain tidak pakai sepatu, apa yang kita lakukan? Kita tangkap, kita ludahi sepatunya. penyebab, "Ini sepatumu ya." Namun itu semua bagi saya tidak menghalangi untuk terus belajar. Mengadu nasib seperti kata Bapak Tadi, padahal sampai sekarang saya juga tidak pernah tahu di mana terjadi pertarungan nasib. Saya, saya tidak pernah merasa nasib saya diadu. Namun saya sering menyadari kalau saya itu nasib. Karena nasib itu nasib saya sendiri, Bu. Tidak ada yang berusaha merebut nasib saya. Masa depan adalah masa depan saya sendiri. Tidak ada yang... Menyaingi, saya tidak pernah merasa masa depan saya itu direbut orang atau disaingi. Namun yang saya yakini, saya harus bisa menata masa depan sendiri. Saya harus bisa mengarahkan masa depan sendiri. Jadi, persepsi bahwa nasib saya direnggut orang, anggapan bahwa saya berusaha bersaing merebut masa depan, ini harus dirubah karena tidak ada yang mau jadi saya bu dari masa depan saat tidak ada yang mau dan juga tidak akan ada yang bisa karena sudah kadung saya terlahir dengan membawa nasib saya sendiri ibu terlahir dengan membawa nasib sendiri makanya tidak ada tukeran tidak ada tempat nuker nasib tidak ada tempat nuker masa depan dan sekarang pemerintah kita juga tidak pernah menyediakan biro jasa tukar nasib tapi tukar uang banyak bu. Ya kan? Tukar rumah ada Tapi masa depan Nasib tidak ada yang nuker. Itulah yang menata Masa depan Karena saya katakan Dalam menghadapi kehidupan Di dunia ini Kita harus optimis Saya mampu Saya bisa Dan sayalah yang hanya bisa Menata masa depan Sehingga kalau saya yakin saya pasti cerah masa depannya. Saya pasti bisa. Karena jangan merasa pernah nasibnya direbut orang. Jangan pernah merasa masa depannya bisa ingin orang. Tidak ada yang bisa, Bu. Tidak ada yang bisa. Sepanding apapun orang, dia tidak akan bisa merebut masa depan orang. Dia juga tidak akan bisa tukar nasib. Karena jangan percayalah nasib Ibu sampai sekarang, Masa depan ibu tetap masih hadir di tangan, namun seringkali kita tidak percaya. Kita pesimis, saya kayaknya sudah tidak punya harapan. Subhanallah, kalau kita pesimis bu, kalau kita tidak percaya, dikasih pun juga tidak mau bu. Dikasih pun tidak mau. Karena beberapa pengalaman, teman saya misalnya, Karena dia merasa pesimis, merasa tidak yakin. Akhirnya, apa yang terjadi? Ya, dia di turun di, apa saja tidak percaya. Diberi peluang usaha, juga tidak percaya sampai dipaksa-paksa. Dan namun ketika sudah terpaksa, dia baru menyadari. Oh, ternyata saya bisa, toh. Setelah terbukti dia bisa, dia tidak percaya sendiri. Ternyata saya tidak bisa dagang. Yang disajarkan ternyata bukan orang lain saja, saya bisa. Ada orang, contoh misalnya dulu ibu saya itu tidak bisa baca Al-Quran. Sampai saya F2, sampai saya masuk F3, ibu saya itu belum bisa baca quran Setiap diajari, katanya apa? Wih, kadung, kata orang Jawa, selanjut. Katanya lidahnya sudah kadung, pelo, sudah susah diajari ahlul tidak bisa ngah bilangnya kata orang Jawa. Tapi Subhanallah taklal tekad itu ada, taklal keinginan itu ada, tidak sampai satu tahun ibu saya bisa belajar Quran dan majar. Kapan tekad itu ada, taklal kita paksa bu naik haji sudah waktunya. Yang lain sudah naik haji, kenapa tidak naik haji? Ketika, oh iya, saya mau sekarang. Namun, ketika dia sudah bilang, mau naik haji, dia perlu sadar, lo naik haji kok, baca Quran tidak? kita. Akhirnya dia, setiap malam, belajar sama bapak. Tidak sampai setahun, dia sudah bisa baca Quran lancar. Kapan itu? Kalau sudah ada tekad, Kemarin kita paksa, kita ajari, kita dengar, selalu alasannya, wuh, selamat. Kamu saja yang bisa ngaji, saya tidak apa-apa sudah lah telah terelakkan namanya. Tidak mau, dia jari tidak mau. Tapi ternyata bisa juga. Jadi bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak layak, namun seringkali kita merasa tidak mau. Kita menolak peluang. Kita tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Karena ya, saya katakan, mulai sekarang kita harus punya optimisme kepercayaan diri yang mengatakan, masa depan saya cerah sampai saat ini masa depan saya belum ada yang bisa merebutnya, hanya saya yang akan memilikinya, percaya ini contohnya bu konkret bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bahwa untuk urusan rezeki, bu, urusan rezeki itu sudah diatur sama yang di atas sama Allah SWT. Jadi ibu telah ke dunia sudah membawa jatah, sendiri, jatah rezeki sendiri. Karena jangan pernah merasa telat. Lu saya ini sudah kerja bontang panten kok enggak kaya-kaya ya. Jangan merasa telat. Namun seringkali kita tidak tahu bagaimana cara ngambil rezeki. Bagaimana cara ngambil rezeki? Kita selalu mengira rezeki itu ada di tangan orang tuh. Sehingga walaupun rezeki di depan mata, kita anggap itu bukan rezeki. Akhirnya kita tinggalkan. Uang usaha di depan mata, <tuh> di depan mata, akhirnya kita anggap itu bukan uang usaha. Saya tidak mau. Contohnya, suatu saat ada sebagian teman yang dalam seorang pengusaha sukses. Waktu dia belum terjebit, belum terpaksa, dia tidak mau kerjanya. Bahkan oleh orang tuanya, dia dibelikan selepati, Bu. Dibelikan selepati. Untuk giling padi, karena kanan kirinya adalah petani. Suruh giling padi katanya, tanganku, Bu, kecil, Bu. Kalau suruh ngundang mesin, mesin nebak, ee, untuk selepati itu sudah kuat, Bu. Boleh tinggal ngeprasikan, bu Tidak usah beli. Dibilikan sama orang tuanya. Ada alasannya tangannya yang kecil katanya. Tidak kuat. Sudah. Kalau tidak mau, ya cari pekerja. Di turun cari pekerja, tidak mau juga. Tidak punya uang untuk bayar. Jadi pokoknya sudah di depan mata pun tidak mau. Namun karena dipaksa oleh istrinya, dipaksa oleh mertuanya marah-marahi sama keluarganya baru dia, ternyata dia juga kuat bu, lagi paksa dia kuat juga, akhirnya sekarang dia kerja, punya selet, dan insyaallah lancar dia jual beli berat sekarang dia punya mesin selet yang buat layanan nyelep padi ternyata bisa namun karena kemarin pesimis, ini mesin tinggal ngoperasikan, saja gak usah beli Dibilang tangannya kecil Padahal tangannya besar, lebih besar dari tangan saya. Orangnya kekar. Walaupun lebih pendek, tapi ibadah-ibadahnya lebih besar. Tapi ada aja yang lah tangannya kecil. Ini kenapa? Tidak percaya dengan masa depan. Sehingga apa yang dilakukan? Dikasih rezeki di depan mata pun ditelak. Padahal ketika dia mau mengoperasikan mesin selek itu, orang begitu percaya, bu. Dia pergi pun gabahnya taruh di depan rumah. Tidak usah dimasukkan. Pokoknya taruh di depan rumah sudah percaya tidak akan hilang. Orang selesai saking percaya. Nah kenapa dulu dia tidak mau? Tidak percaya dengan potensi diri. Karena untuk mengukir masa depan kita harus mulai dari kepercayaan diri. Karena rezeki, karena rezeki itu sudah Diatur, kita masing-masing sudah punya jatah rezeki namun seringkali kitalah yang merasa Kayaknya tidak punya rezeki saya ini Kayaknya rezeki saya itu memang sempit Kayaknya memang masa depan saya itu suram Padahal Allah sudah cinta Namun kita yang nolak <coughs> Kita yang tidak hmm. Karena kita pesimis Akhirnya kita merasa yang punya rezeki itu cuma tetangga yang punya rezeki cuma tetangga padahal kita itu punya jatah rezeki karena kita merasa tidak percaya akhirnya peluang-peluang usaha itu semuanya tidak kelihatan semuanya tidak kita kena karena akhirnya berlalu orang lain yang punya kalau rezeki itu hanya milik orang lain maka di Indonesia itu kan sudah banyak orang mati kelaparan kok terbangunlah sampai sekarang langka orang mati kelaparan di negeri kita. Ternyata semua mereka bisa hidup, mereka bisa punya usaha. Bahkan betapa banyak orang memulai karirnya, memulai pundi-pundi emasnya dari mana? Dari tempat di mana orang sudah tidak percaya lagi di situ masih ada rezeki? Di mana kah itu di tempat sampah? Di tempat sampah bahkan banyak orang yang jadi jutawan. Dari mana? Dari tempat sampah. Misalnya di kota saya, di Salatiga, saya dari Salatiga. Di sana ada namanya rawa pening. Rawa pening itu banyak sekali enceng gondok. Masyarakat sekitar selalu bergondok gesah, mancing. Mereka maunya mancing, punya ikan. Enceng gondok setiap hari semakin banyak, semakin luas. Sehingga rawa pening itu terkumpul dengan enceng gondok. Masyarakat bergondok gesah. Mereka tidak berpikir bagaimana enceng gondok ini bisa dijadikan uang. Akhirnya ada salah seorang wanita dari mereka yang berpikir, enceng gondok harus bisa dijadikan uang. Sehingga semakin banyak enceng gondok di reopening, maka semakin banyak uang saya. Itu tekat dia. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya? Enceng gondok dia keringkat, dibuat kerajinan. anyaman mandiri kentas. <tuh> jadikan sofa. Itu bikin keranjang. Akhirnya luar biasa. Jadi orang kaya dari mana? Dari barang yang dibuat, orang dicaki, maki orang. Dari barang yang dicaki, maki orang. Bahkan contoh lain misalnya. Kalau kita punya pohon, Bu. Di depan rumah. Seringkali ada penalu. gitu Bu, ya. Ibu tidak tahu bahwa sebenarnya benalu itu adalah sumber uang. Sehingga selama ini kan benalu kita bersikap nakar motong pohonnya berbuah, tidak mati. Ternyata kalau kita tahu di negeri kita adalah negeri jamu, negeri jamu pun ne negeri kita. Dan ternyata benalu yang ada di pohon itu ternyata itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan jamu. Karena kita tidak tahu bahwa itu laku, karena apa yang kita lakukan kita buang. Bukankah itu kulit jagung, kulit jagung tak banyak orang yang adalah sumber emas. Tiba mana orang, namun tak salah dia rajin, mampu merangkai kulit jagung menjadi kerajinan, akhirnya menjadi barang yang mahal, termahal, jadi hiasan, berubah menjadi uh, apa namanya lukisan. Kamu dibutuhkan ketelatenan, kepercayaan diri, buatnya hasil karyanya itu bisa berupa jadi uang. Sekarang ibu misalnya sudah punya pengalaman tinggal di negara Arab, e, karena itu adalah biasanya kebanyakan mungkin dari e, pembantu makanan, bu ya, punya pengalaman masak menu Arab kan, bu? Bagaimana bikin kabuli gitu, bu ya, bikin e, surbah ini adalah ilmu yang tidak berharga, Bahwa bagi kita tidak berharga seringkali kita pulang, yalah itu menunya orang Arab padahal ini adalah menu yang kalau kita pulang kita jual, kita masak kebuli kita masak uh, kari, kita masak kaca banyak yang mau banyak yang mau laku dijual karena syukurlah, makanya saya katakan masa depan itu, ibu itu cerah hanya saja, ibu tidak percaya. Ibu tidak percaya. Ibu punya bekal untuk menyusun masa depan. Berbagai pengalaman di sini sudah. Sawirma di sini laku, luar biasa. Kenapa kita tidak berusaha nanti kalau pulang? Saya akan bikin sawir sawirma yang serupa. Orang senang. Orang jual sate di mana-mana, laku. Orang bual juat pelcal di mana-mana, laku. Nah, kalau sawirma, hanya kita yang jual, bu. Saya yakin ibu ini dari daerah yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga kalau di satu desa adanya ibu yang jual sawir mas. Unik bu. Orang minat. Uh, apa yang masakan ini? Orang tertarik. Namun seringkali kita tidak tahu bahwa saya tidak itu punya bekal yang berharga untuk mengaiti petiki. Sehingga pengalaman ini kita lupakan. Padahal itu sangat berharga karena jangan jangan pesimis ibu itu punya jatah sukses ibu itu punya jatah jadi orang kaya segera diambil, jangan biarkan berlalu nah, ini contohnya bu kenapa kita itu sering menemui gagalan? karena waktu kita habis untuk menangisi masa lalu uh, bapak saya tak mati Per minggu minggu nangisi, Bapaknya mati. Memang bisa hidupin lagi, Bu? Kalau Ibu nangisin setahun, dia bakal hidup lagi. Tapi kalau Ibu nangis terus, Ibu kan lapar juga, toh. Anaknya butuh uang juga, kan? Ketelestrik harus bayar juga. Memang air mata Ibu bisa buat bayar? Aku cepat coba dipikir, buat apa saya nangisi masa lalu terus? Aduh, saya gini, saya hidup-hidup ini. Ada masa dikit menangisi lagi masa lalu. Terus disesali. Akhirnya apa? Tenaga kita, waktu kita, potensi kita habis. Padahal waktu tidak akan pernah berhenti. Hitungan listrik juga tidak pernah berhenti. Perut ini juga tidak pernah kompromi. bu. Waktunya makan harus makan. Nah kalau kita menghabiskan waktu kita. Tenaga kita untuk menangisi masa lalu. Maka... <tuh> Kita akan terus terlilit dan terlilit dan terlilit. Makanya seharusnya kita sebagai orang selalu sebagai orang muslim, orang yang beriman, masa lalu itu disyukur ibu. Alhamdulillah saya punya pengalaman masa lalu. Pelajarilah masa lalu ibu, agar masa lalu itu bisa mendatangkan sukses bagi kita. Jadi masa lalu itu bukan ditanggih, namun bersyukuri Alhamdulillah saya punya pengalaman, sehingga saya itu punya jiwa tangguh, sehingga saya itu punya pengalaman hidup, sehingga saya itu punya uh, relasi, punya teman, saya punya pengalaman, punya ilmu yang bisa saya manfaatkan. Syukuri masa lalu. Kalau kita terus hanyut dalam menangisi masa lalu, maka kita itu terus akan jadi orang yang ditinggal oleh roda zaman itu. Karena zaman itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Ya, syukurlah masa lalu, Ibu, apapun bentuknya, apapun rasanya, karena masa lalu bukan untuk ditanggiri, namun untuk diambil pelajarannya. Jadi, masa lalu bukan ditanggiri, namun untuk diambil pelajaran, dan demikian juga masa depan bukan untuk masa depan, saya itu. Oh pokoknya oh, bisa saya jual apa saya ini yang bisa saya lakukan, akhirnya apa pesimis, eh, padahal masa depan itu ibu, tidak pernah bisa dihadang, ditunda gak besok saja datangnya, gak mungkin hari akan datang ibu hadapi hari besok atau ibu takuti ibu bersemangat atau ibu loyo tetap saja masa hari akan berputar waktunya terbit akan terbit, waktunya terbenam akan terkenam jadi akhirnya apa? masa depan kita akan terus datang, datang, datang padahal kita sudah kalau kita seperti ini terus apa yang bisa kita lakukan? ingat masa lalu nangis ingat masa depan, aduh gak punya apa-apa gak bisa apa-apa, nih. -apa, akhirnya kita ini terus ditinggal oleh roda-roda zaman. Terus, waktu kita berputar, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Waktu itu tidak ingin dihentikan, Bu. Sekarangnya, sebagai Rasulullah SAW, beliau kutipu sayang pada umatnya mengingatkan hal ini. Al-mu'minul kawi, khairun wa ahabu ilallah, mena mu'minul baik. Orang mu'min yang kuat, titiknya, kuat mentalnya, kuat semangatnya, kuat ilmunya, kuat tekatnya itu lebih baik dibanding orang yang loh ya, orang yang lemah, titiknya lemah, mentalnya lemah, tekatnya lemah, semangatnya lemah. Karena jadilah orang yang kuat, kuat titiknya boleh, kuat semangatnya boleh, kuat ilmunya boleh, kuat pengalamannya boleh, kuat semangat tekatnya juga boleh. Kalau bisa kuat semuanya, kenapa tidak? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa tidak berdaya. Oh saya tidak bisa kok. Ayo masak. Terus kalau masak tidak enak kok. Ayo coba jualan. Saya kalau jualan tidak laku. Terus merasa lemah. Merasa lemah itu tidak ada manfaatnya. Yang berguna adalah merasa saya harus bisa, saya itu kuat, saya itu mampu. Ini Semboyan seorang muslim. Dan kalau suatu saat. Ternyata ibu itu dihadapkan pada kegagalan. Merasa semangat itu misalnya. Saya akan jualan Saya berdekat pasti laku. Ternyata tidak laku. Jangan lemah juga. Jangan kemudian patah semangat. Kenapa? Semua itu sudah suratan takdir. Tidak bisa dihindari. Itu adalah bagian dari suratan takdir kita. Hadapi. Apa pun yang terjadi hadapi dan katakan semua itu sudah catatan takdir. Saya nangis juga tidak berubah, saya loyo juga tidak berubah, saya pasah tidak berubah. Namun kalau saya pertekan kuat, saya bisa merubahnya. Inna Allahu laiyyu rumabi komin hatta laiyyu rumabi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu sampai kamu sendiri yang merubah. Jadi jangan merasa ketika gagal satu. Masalah gagal di satu usaha jangan pesimis, perubahanlah kegagalan itu menjadi keberhasilan, bangunlah, bangkitlah dari kegagalan sehingga bisa sukses. Karena tidak ada di dunia ini pengusaha yang tidak pernah gagal, pengusaha yang terlahir langsung sukses itu tidak ada tuh. Allah sudah memberikan ilustrasi gambaran pada kita. Ada nggak dari ibu yang sini yang ketika dulu lahir begitu keluar dari perut ibunya langsung basket lari dan tidak pernah jatuh? Tidak ada kan? Sekedar berjalan saja bu tidak butuh modal, tidak mengenal, -meng -meng tidak berhubungan dengan orang lain ternyata kita itu jatuh bangun. Coba kalau kita dulu tidak ketika jatuh tidak mau bangun, ataupun sakit dan butuh saya sakit jatuh dia tidak benjol, kena jatuh meja, atau lantai. Mana mungkin kita bisa jalan, Bu? Tapi, itulah katakanlah kita manusia. Kita manusia itu, kalau berjalan, dia harus bisa bangkit. Makanya, walaupun kita dulu jatuh, pulak balik ketika berusaha jalan, akhirnya, bisa juga. Ibu bisa bayangkan, dulu andai ibu itu pesimis. Tidak bisa jalan, tidaklah menerima maka sampai sekarang itu tidak akan bisa sampai di sini. Contoh lain misalnya, <tuh> pengusaha, pengusaha itu sama juga, Bu. Tidak ada pengusaha yang pertama buka toko langsung rame. Tidak ada. Gimana ada pengusaha yang pertama buka toko langsung rame? Pertama dia pasti mengenalkan, satu dua orang datang, ...besok tidak datang... ...namen kerana kekikihan, keuletan, kepandaian dia terus membenahi diri... ...oh ada yang kurang ditambahi... ...dibenahi, akhirnya menjadi... bagus. dulu ibu masak itu... ...tidak bisa kan pertama masak... ...oh gimana pun goreng telur, gimana ya Rai... ...lama-lama masak sambil merem juga... ...mateng, saya punya istri... ...lalu saya 1 nikah dengan saya... ...saya bawa ke Medinah... ...kuliah di Medinah... Sayur ...bening... Rasanya saya berenang itu gimana? Tidak ngerti. Bu. Saya kalau masak saya jari matahnya buku ini, ini, ini. Sudah dicoba sama dia. <laughs> kalau sudah matang, panggil, mas, ini rasanya dapat belum. Panggil saya. Saya mencipti, oh sudah. Bikin sambal, kan gampang buat bikin sambal. Ada yang tidak bisa bikin sambal? Di sini? Saya tidak. Karena tidak pernah bikin sambal. Saya jari bikin sambal. Sekarang saya tidak pernah lagi masak bu, istri saya, kenapa? Belajar. Sama, kita pun demikian, hidup-hidup dengan belajar. Tidak ada yang terlahir ke dunia ini langsung pandai, langsung kaya, tidak ada bu. Kalau sampai ada anak yang terlahir, kalungan emas, gelangan emas, bajunya pelente langsung dengan mobil, orang malah bingung, ini lahir dari mana? Keluar dari perut Ibu, kalau naik mobil, naik motor, enggak ada. Dia lahir ke dunia ini tanpa bawa apa-apa. Sama seperti Ibu dulu. Namun apa yang membedakan dia dengan Ibu? Dia punya semangat. Kita yang tidak. Ini yang membedakan. Karena, rubahlah masa depan dengan menumbuhkan semangat. Saya harus bisa. Itu semboyan kita. Seperti Bapak SBY, saya harus bisa semboyannya. Itu memang harus seperti cerita. Kita harus punya sebayanya saya bisa, sebagaimana lain bisa. Apa bedanya dengan saya? Mata dia dua, telinga dia dua, sama. Saya juga punya tangan dua, dia punya kaki dua. Apa yang menjadikan dia bisa? Saya kalau tidak bisa. Ini harus kita rubah pola pikir kita. Karena Rasulullah S.A.W dalam doanya, Bu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah S.A.W. Allahumma inni a'udhika minal hammi wal hazzani wal adzi wal kasali wal kumli wal jubli wal zoladzainu wal labadzi arijali Allah saya jatuhnya. Aku beli kepadamu dari kumdah memikirkan masa, lalu, masa depan dan hanya dalam penyesalan memikirkan masa lalu. Masa depan itu bukan untuk kita kumli, Bu. Dihadapi, masa lalu bukan untuk kita panggih, namun untuk kita pelajaran. Dan juga berdunia semangat malas pikir nakut terlilitkan dan penindasan lain. Namun tiga hal di depan ini adalah atau empat hal di depan ini adalah semboyan kita. Kita tidak boleh hanya dalam penyesalan masa lalu, tidak boleh hanya dalam ketakutan menghadapi masa depan, dan juga tidak boleh lemah semangat ataupun malas untuk mencoba. Kita harus berani mencoba, punya semangat tinggi. Masa depan harus dihadapi karena dihadapi atau tidak pasti datang. Ibu tidak bisa menghindar dari masa depan. Hanya ada satu cara yaitu dihadapi. Karena masa depan itu bukan semakin utang. Bu. Kalau tidak utang, sudah sembunyi ibu ya. tapi kalau masa depan, ibu sembunyi di bawah kolom ya, masa depan ibu di bawah kolom. Ibu lari ke atas pohonnya. Berarti masa depan Ibu ada di atas pohon. Namun apa manfaatnya di bawah pohon, di bawah kolong dan lari ke atas pohon? Tidak ada manfaatnya. Kecil kalau ada pohon, mesti buah. Oke. Okay. Kalau ada pohon di atas, karena tidak ingin bersempur masa depan, tidak bisa. Masa depan Ibu-Ibu bawa kemana pergi. Karena ya, saya katakan, belajarlah dari masa lalu. Apa yang selama ini, setelah kita lalui, kita pelajari. Kenapa saya kok bisa seperti ini? Kenapa saya kok gagal? Kenapa saya kok susah? Kenapa saya bisa seperti ini, sedangkan dia bisa, dia bagus, dia sukses, dia ini. Belajarilah masa lalu, Ibu. Carilah di mana letak kesalahannya. Di mana kekurangannya. Jangan di masa lalu dia berhasil. Namun, pelajari apa yang kurang dari saya, apa yang salah dari saya dari masa lalu, rubah. Kalau ibu sudah bisa merubah kesalahan masa lalu, maka masa depan ibu akan berubah, tidak akan terulang seperti masa lalu. Karena itu Rasulullah salah mengingatkan, la yul mu'minu mencurin marotensi orang mu'min itu tidak layak untuk setengah kala jengking dua kali. Sudah tahu tujuh belas kala cengking, semakin jari, kesengat. Besok masukin jari lagi, sengar lagi. Ini namanya orang bodoh. Kalau itu jika sudah merasa kegagalan, merasakan pahitnya terdampar dengan jari orang, cari sebabnya, kenapa kok saya bisa seperti ini? Kenapa kok saya bisa gagal? Apa yang menjadikan saya gagal? Pelajari. Dan jangan diulang. Sehingga ibu tidak mengulang kesalahan yang sama. Kenapa mesti saya harus jauh dari keluarga? Padahal, rimpi sama keluarga itu sakit hatinya luar biasa, Bu. Teh baru empat hari di sini. Ini baru hari keempat. Itu sudah sudah enak, Bu. Angen sama anak istri itu. Waduh, enak ya, Bu. Kapok saya. Makanya saya ingin cepat pulang. Nanti malam saya akan pulang. Karena saya menyentasi. Kok saya harus terjatuh pada Rindu, rindu kepada keluarga, saya harus benahi, maka saya akan pulang. Dan kalau ibu mengalami hal sama, segera pulang agar tidak terus terjejak dengan rindu bang keluarga. Jadi kesalahan yang kemarin benahi, jangan diulang. Apa yang menjadikan kita segama ini karena merasa negeri kita sudah habis rezekinya, padahal orang orang barat itu ke Indonesia nyari rezeki di Indonesia. Jualan di Indonesia, Bu. Karena di Indonesia itu apa saja yang dijual, laku. Yang bagus atau tidak bagus, laku. Yang bermutu tidak bermutu, Indonesia itu laku. Apalagi Ibu mampu buat sesuatu yang bermutu. Mampu buat sesuatu yang bermutu. Makanya, apalagi sekarang seperti Indonesia sedang krisis, Bu. Amerika sedang krisis. <tuh> Jepang krisis. Eropa sedang krisis, Bu. Sedang susahan nggak mampu bayar utang bu Jepang tuh Amerika juga nggak mampu bayar utang kakek yang utang kan itu akhirnya apa yang mereka lakukan tarik ke Indonesia investasi ke Indonesia jualan di Indonesia mereka percaya di Indonesia ini apa saja laku terlebih kalau dihitung bu, di Jepang di Jepang itu penduduk terbesarnya adalah orang-orang tua orang-orang tua yang kalau makan hanya sedikit kalau pakai baju yang sudah itu-itu saja enggak model-model, enggak neko-neko kata orang kalau sudah makan sudah duduk aja di perang rumah, enggak kemana-mana di Indonesia mayoritas penduduknya adalah anak muda yang kalau dia habis makan masih jajan. kalau sudah punya baju beli lagi model baju macam-macam kalau dia sudah beli macam-macam, dia masih pengen nonton macam-macam ini anak muda Kenapa kita tidak mengambil peluang? Oh uh, di Indonesia ini pasar besar. Jadi kalau saya jual baju dan jahit, apa saja saya jahit pasti akan ada yang membeli. Karena masyarakat sekitar kita paling besarnya adalah anak muda. Anak muda itu tidak mau, kayak kalau pakai baju jelek sedikit. Bicara dengan orang tua sudah kombek pun tidak masalah. Nah, ternyata sensus tahun 2010 membuktikan Indonesia itu masyarakatnya gemuk di tengah. Yang tua sudah mau mati itu kecil. Yang eh, apa namanya bagikan, bukan gemuk di tengah, bagikan piramida. Ke bawah itu besar. Atasnya dikit, Yang mau mati di Indonesia, yang tua itu sedikit. Bu. Di Jepang, yang umur di atas 40 tahun itu, mayoritas penduduknya. Di Eropa di Amerika. Ini sebabnya kenapa Indonesia selamat dari krisis sekarang ini, Bu. Sehingga Indonesia, apapun yang dijual, Indonesia laku. Makanya lihatlah, di Indonesia sekarang jajanan, Bu. Jajanan pasar itu sudah dibuat di pabrik sekarang. Kenapa? Karena orang-orang kaya yang punya duit itu, mereka tahu jajanan pasar ini mendatangkan uang besar. Sekedar bikin Kacang-kacangan atau jajanan apa saja pasti laku di masyarakat. Dijual apapun laku. Sehingga sekarang jajanan yang dulu hanya dijual oleh ibu-ibu di pasar tradisional sekarang sudah dibuat di pabrik. Itu membuktikan bahwa di Indonesia itu apa saja laku, apa saja bisa dijual. Dan apa yang dijual pasti ada yang beli. Itu di negeri kita. Kemudian diantara yang Bisa menumbuhkan semangat lagi bu Jangan pernah terinspirasi Oleh nyanyianya Hamdan Atamimi At Apapun nyanyianya Hamdan Atamimi At Siapa yang tahu? Apapun? Banyak yang tahu? Aku adalah Orang termiskin di dunia Semboyanya termiskin dunia Padahal dia orang kaya bu Namun sering, sering Seringnya kita itu ditipu dia bu orang termiskin dunia tapi dengan pura-pura nangis termiskin dunia dia dapat duit bu. Namun kalau kita apa yang kita lakukan kita mengaku orang terkaya dunia akhirnya malah tidak dapat duit. Ini hamdan semimi jangan terinspirasi jangan menghayati nyanyiannya hamdan hamdan semimi ibu itu bukan orang paling termiskin juga bukan orang paling susah. Juga bukan orang paling sengsara. Juga bukan orang paling tergagal. Masih banyak orang yang lebih susah. Orang yang lebih miskin. Orang mengalami kegagalan lebih parah dibanding yang ibu alami. Namun bedanya mereka banyak yang dari kegagalan itu tangkit. Ibu tahu obat yang namanya konimek? Saya sudah pernah minum ibu ya. Ibu tahu siapa pemiliknya. Seorang Kina. Dulu dia adalah pedagang obat keliling. Beli obat dari toko obat di kota. Dibawa ke desa. Jual keliling-keliling-keliling. Namun walau dia adalah keliling-keliling obat. Kalau kemalaman dia nginep di rumah siapa saja yang dapat. Dia punya semuanya yang luar biasa. Dia waktu itu waktu bawa obat keliling. Dia sudah menamankan obatnya. Memiliki slogan kalau promosi opanya, dia bilang konimek, konimek, konimek. Kenapa? Konimek itu singkatan, Bu. Kondang, ekspor, impor. kalau Kondang, impor, ekspor, katanya. Konimek, kondang, impor, ekspor. Itu semboyan dia. Jadi padahal dia perdagangan keliling, tapi dia sudah punya semboyan, apa? Saya harus jadi orang yang jagoan ekspor-impor. Tuh, sekarang opasnya Paulinex bisa dijual di mana-mana. Dia jadi bos bukan sekedar pedagang keliling lagi. Yang menjadikan dia adalah apa? Semangat. Dia punya obsesi. Saya harus bisa, saya punya tujuan yang harus saya wujudkan. Makanya dia berusaha bagaimana? Dia belajar. Walau saat itu dia sedang susah. Namun itulah semangat. Contoh misalnya, Nabi Yusuf ini kalau kita al Quran, kita dapatkan kisah Nabi Yusuf bu, ya. Bahkan satu surat sendiri menceritakan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini penderitanya luar biasa. bu. Sudah dikhianati oleh saudaranya, ditangkap di cemerlongan ke sumur, kemudian dijual ke orang, ke budak. Walau demikian, ceritanya begitu berat, yang menkhianati keluarga sendiri, yang menjual keluarga sendiri, tapi ternyata Nabi Yusuf tidak pesimis. Ini walaupun dia mengalami masa yang begitu berat dari anaknya seorang nabi nabi siapa Yaqub Yaqub bin Dawud ra. Yaqub anaknya Nabi Yusuf. Anaknya Nabi yang tampan terpawan tapi ternyata harus mengalami nasib menanggung nasib sebagai seorang budak dijual diperdagangkan. Tapi beda pendidikannya seperti ini. Iya sakit sehingga akhirnya apa? Yusuf jadi menteri. Contohnya lagi misalnya uh, contoh kasus yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Saya ingin saya tidak ingin menyebutkan contohnya orang kafir karena ibu sudah orangnya kelam. Saya ingin contohkan orang orang sejarah, misalnya Rasul Najashi, penguasa Habasyah. Tahu kan ibu yang para sahabat dulu pindah ke dari Madinah dari Mekkah ke. Sampai saya ceritanya seperti itu. Dia dulu adalah mantan budak. Bu. Mantan budak Diperdagangkan di Medina. Dijual beli di Medina dulu. Bu. Itu Buddha. Mesiopia yang dijual beli di Medina. Sampai akhirnya dia bisa memerdekakan diri. Pulang kampung. Dan ketika pulang kampung dia jadi raja. Bagaimana ceritanya? Dia itulah orang yang optimis. Jadi walaupun dia pernah mengalami sengsara di negeri orang, diperdagangkan bagaikan barang di Madinah, namun ketika dia pulang kampung, dia percaya dia punya masa depan. Sehingga ketika dia pulang kampung halamannya, dia bisa meniti karir sampai akhirnya jadi seorang raja. Jadi <tuh> saya katakan masa depan ibu hanya ada di tangan ibu. Jangan khawatir. Sampai saat ini belum ada yang merebut masa depan Ibu. Ada di tangan Ibu, belum pindah ke tangan siapa-siapa. Namun jangan dibuang masa depan. Masa depan Ibu jangan dibuang. Pukirlah masa depan Ibu. Tatalah masa depan Ibu, percaya masa depan itu ada di tangan kita. Sampai sekarang belum ada yang merebut masa depan kita. Namun, permasalahannya kadang kita ingin membuang sendiri masa depan yang sudah ada di... Tangan kita, kita tidak percaya bahwasannya kita bisa sukses. Jadi saya katakan, jangan dipuang, bu masa depan yang sudah ada di tangan. Apabila suatu hari itu Rasulullah S.A.W. di nasih hati, ini adalah nasihat Rasulullah S.A.W. kepada saudara sepupunya. Katanya, ketahilah, andeh seluruh orang di dunia ini berusaha mencelakakanmu, mereka tidak akan berkuasa melakukan. Karena masa depanmu tidak ada yang bisa merebut. Begitu juga sebaliknya, anda ada orang yang ingin menata masa depanmu, memberikan kamu keuntungan. Kalau memang bukan milikmu, maka tidak akan bisa mereka. Maka yang bisa melakukannya, yang bisa menata depan masa depan kita adalah kita sendiri. Jangan, jangan pernah merasa masa depan saya direbut orang. Jangan pernah merasa saya sudah tidak punya masa depan. Masa depan ibu masih ada di tangan ibu sendiri. Hanya saja jangan dibuang. Maksud saya katakan hanya anda yang kuasa menyusun masa depan. Tidak ada orang lain. Kalau ibu tidak percaya, maka ya sudah. Masa depan ibu tidak akan bisa cerah. Kalau ibu berpikir, ya sudah. Masa depan ibu akan suram. Teman, kalau ibu percaya, ibu yakin, maka satu demi satu ibu bisa merangkai masa depan. Bisa menata ulang masa depan ibu sendiri. Karena mulailah sekarang rencanakan bagaimana saya harus menata masa depan. Dari mana saya memulai. Bekal apa yang saya harus saya bawa hari ini untuk menata hari esok. Harus ada hari ini yang saya bawa untuk hari esok. Dan hari esok harus ada yang saya bawa untuk menata besok lusa dan seterusnya. Minggu ini harus ada yang saya bawa untuk menata minggu besok. Bulan ini saya harus ada bekal. Saya harus bisa membawa bekal dari bulan ini untuk menata bulan depan. Sehingga hari kita terus grafiknya naik. Semakin baik, semakin bertambah, semakin maju. Itu harusnya kita seperti itu. kita lah yang bisa menata masa depan kita sendiri. Inna Allah alaihi roma bi'komin hatta yulaihi roma bi'an putusnya. Allah tidak akan merubah nasib ibu. sampai ibu itu yang merubah sendiri. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas bu. Karena kalau turun hujan emas, malah sengkara, telakar, mati kita kalau hujan emas. Kita tidak akan bisa. Kalau hujan emas kan, namanya kalau emasnya batangannya satu kintal, satu kintal, kan kita mati, Bu. Makanya hujannya, Alhamdulillah hujannya air, Bu. Dan itu pun sedikit demi sedikit. Tapi kalau coba hujannya itu beras, satu karung, satu karung, rusak rumah kita, robo. Alhamdulillah hujannya emas. karenanya percayalah, ia hanya Ibu yang bisa melakukan. Karena jangan pernah meluangkan satu detik pun dari kehidupan Ibu kecuali Ibu telah merencanakannya. Detik ini harus berguna bagi detik selanjutnya. Satu jam ini harus berguna bagi jam selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari. Belajar. Terus cari pengalaman. Sehingga hari ke hari minggu ke minggu Bulan ke bulan kita semakin baik, bukan terus seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW, ini sembuh yang muslim. Kalau saya dengar kiamat membangkit, kita itu sudah terlanjur megang. Pastilah, fasilah itu tunak korma jangan dibuang tanam. Ini bagaimana seorang muslim itu harus berjiwa optimis. Jadi walau hanya satu hari tersisa, ya satu hari saya harus bisa metek hari ini. Tidak boleh saya lewatkan. Tidak boleh saya biarkan begitu saja. <tuh> tidak ada kata terlambat dalam kamus orang Islam. Tidak ada kata terlambat. Jadi walaupun sudah dengar ada berita turun berita dari langit, kiamat segera datang, tetap kita berkarya tidak boleh berpangku tangan, diam. Tidak ada berguna. itu tidak boleh. Kita harus terus bangkit dan terus berusaha walau kiamat sudah sesaat lagi. Tetap saya harus berkarya, harus menghasilkan. Kenapa? Karena kalaupun sudah ada berita, kiamat akan datang, waktu juga tidak akan berhenti. Sampai benar-benar kiamat. Waktu akan terus berputar. Jadi kalau Ibu tidak ikut memutar waktu, maka Ibu akan dilindas, jadi korban jadi objek, Karena jadilah orang yang aktif memutar dan jangan menjadi orang yang korban dari putaran waktu. Dunia terus berputar, tiada yang abadi, semua dapat berubah. Apapun dapat berubah. Siapapun bisa berubah. Hanya orang yang malas, hanya orang yang pesimislah yang tidak bisa berubah. Jadi kalau kita pes optimis, apapun bisa, kita ubah. Wa tilkal iya murdawiluha binan nas. Wali alamallahu lazina amal wa minkum syuhada. Wallahullahi yuhidhu al-dhalimin. Ini petuah dari Abu Suwarif. Cinaisif Ahmad Al-Sobari. Katanya manusia itu senang berkalu Paling enak kalau berkalu usah. Waktu saya turut susah saya. Ya tapi saya susah. Saya lebih susah. Kalau saya sakit. Iya. Tapi sakit saya ini lebih daripada sakitmu. Kalau pusing misalnya. Wah kalau saya pusing. Teman enggak kalau pusing. Saya tetap saya lebih pusing itu hobi kita. Jadi kalau ada teman susah kita itu bukannya Sakit, namun malah apa banding bandingan susah saya yang lebih susah itulah hobi kita makanya hobi kelu kentara jarang dari kita yang berbanding bandingan saya hari ini lebih bagus dari harimu. Enggak saya lebih bagus jarang yang seperti itu yang ada wah saya yang hari ini lebih susah hidupnya lebih berat lebih capek, sudah seperti kamu kamu itu enak aja kita hobi mengatakan seperti itu. karenanya sebagai akhir apa yang baru saya sampaikan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah masa depan masih ada di tangan. belum pernah direbut orang dan juga tidak akan pernah direbut orang dan hanya itu yang bisa mengakar, mengukirnya, merubahnya dan membentuknya. Seperti apa dan kemana? Hanya ibu. Hanya saja tantangannya, ibu mau atau tidak? Ibu percaya atau tidak? Ibu siap atau tidak? Kalau ibu tidak percaya, maka sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah berubah. Dengan cara apapun, ibu tidak akan pernah berubah. Kuncinya adalah pada kemauan. Ibu mau atau tidak? Bawa -bawa alam. Silahkan bagi yang ingin tanya. Pertama, mohon penjelasan Membaca doa bersama setelah pengajian Yang dipimpin oleh seorang seorang dan lainnya mengaminkan Apa diperbolehkan Saya mau tanya Bu Kalau ibu pengajian Apa pengajiannya itu Laki-laki uh, Dia berdoa Ya Allah berilah saya istri kedua ketiga keempat Ibu mau? Ibu ngaminkan amin Berarti suami itu akan kawin lagi Bu Mau Diaminin gitu hendak mau. Makanya kalau berdoa aja, pintar, jangan maunya amin aja. Tahu butuhan ibu apa? Kalau misalnya ibunya di rumahnya sudah banyak air. Sedangkan ustaznya yang ngaji, rumahnya kekeringan tuh. Kan dari Gunung Kidul. Dia berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Padahal di rumah ibu siap hari hujan. Akhirnya ibu amin, turun hujanlah, ya Allah, hujan enggak lagi. Sesatannya kebanyakan hujan. Jadi kalau berdoa berdoalah sesuai dengan kebutuhan tahu diri apa kebutuhan saya kalau nggak butuh air kan minta air kenapa nih kebanjiran bu? Ini masalah di negeri kita karena di negeri kita kerjanya amin amin amin, amin. berat tahu so, apa kata ustaznya akhirnya ternyata minta hujan ustaznya karena di kampung dia tidak ada hujan akhirnya apa yang terjadi banjir oh di tempat kita tidak banyak air kok minta hujan ini makanya kalau berdoa yang pintar. Jadi kalau masalah berdoa bareng satu orang berdoa atau kemaminkan boleh, namun ingat kita harus tahu dia itu minta apa sih. Jangan-jangan yang dia minta ini nggak berguna bagi saya. Ya Allah bayarkanlah hutang saya padahal nggak pernah hutang hutang. Akhirnya apa dikasih hutang dulu biar bisa bayar akhirnya, kan malah susah sendiri. Jadi kalau berdoa ya yang pinter tahu diri apa yang dipinta oleh satunya itu kalau habis pengajian, jadi tidak masalah sebetulnya namun kita harus tahu doanya apa kok, kita amin-amin saja kemudian ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sini kalau kita sekolah di TK dulu, kalau satu tambah satu kan dinyanyikan Bu. satu tambah satu sama dengan dua gitu kan, nah kalau Ibu sudah SD masih nyanyi gitu lagi SMP nyanyi gitu lagi, kuliah gitu lagi, aduh gak pinter-pinter, sekolah kok gitu-gitu, ya. begitu juga kalau kita berdoa. Jadi kalau kita sholat, kita apa namanya ngaji, kita tidak pernah bisa doa, doanya itu aja, dengarkan kalau pengajian-pengajian doanya Ustaznya yaitu, ya. besok lagi itulah lagi doanya, besok lagi itulah lagi doanya. Lihat, nah, kita itu kapan pernah bisa doa sendiri? Kok kalau mau berdoa saja kita harus nunggu di pimpin, kita tinggal amin-amin saja. Amin. Ini mencerminkan sekolahnya tidak lulus-lulus, Bu. Kalau saya dulu punya ciri kepala sekolahnya, tidak saya luluskan lulus-lulus, seperti itu caranya. Membaca Adhan di telinga kanan dan di di telinga kiri saat bayi baru lahir, apa sesuatu secara Rasulullah SAW? Ya, memang hal ini ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa disunahkan, untuk, atau diajarkan untuk mengadami di telinga kanan dan meng mengikomai di telinga kiri. Namun riwayat tersebut riwayat yang lemah. Riwayatnya tidak kuat, sehingga banyak ulama yang mengatakan tidak sunah. Tapi kalau mau dilakukan insya Allah tidak masalah, karena <coughs> banyak ulama yang me menyarankan, itu pertama, kemudian kedua, itu adalah bentuk dari taklim, bentuk dari pendidikan kita kepada Anak-anak kita sejak dini, anak kita kita perdengarkan zikir, kita perdengarkan nama-nama Allah Azza wa Jal. Bukan malah ketika lahir langsung sukran dan nangkep siapa inul. Akhirnya apa? Anak kita ngertinya nyanyinya aja. Kenapa? Sejak lahir itu yang dia dengar. Endengarnya akhirnya apa? Karena yang didengarnya adalah nyanyian nah akhirnya anak kita bukan jadi anak yang saleh belajarnya yang kayak gitu. Tuh, kalau dari kecil kita perdengarkan ayat, dia belum bisa baca, kita perdengarkan, dia belum bisa mengucapkan, kita ucapkan sehingga dia berlatih. Sehingga ketika dia mulai bicara, yang dia ucap ngapa? Allah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Tapi kalau ketika kita punya anak yang kita dengarkan nyanyi, apa yang dia bisa katakan? Lagu-lagu akhirnya. Bahkan banyak dari orang yang tidak peduli dengan anaknya. Ngomongnya umpatan cacian di depan anaknya. Akhirnya apa? Ketika bapaknya datang. Asuh bapak. Di rumah anaknya. Kenapa? Salah kita-kita yang ngajari mereka. Seperti sejak. Eh, perlombaan yang dengan menggunakan lagu dalam membaca Al-Quran. Apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau perlombaannya itu. Perlombaan baca dengan benar. Tajwidnya, makroj hurufnya, kemudian pelombaannya juga, saya lagi kalau bertingkat menjadi taksirnya, saya yakin boleh-boleh saja. Jadi kalau hanya sekedar merdu-merduan suara, maka Al-Quran itu bukan lagu. Al-Quran bukan lagu yang di apa namanya dilombakan kemerduan suaranya. Sehingga kalau kita itu terus belajar, kita hanya belajar paduan suara, belajar merdu-merduan suara, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari membaca Al-Qur'an. Kenapa? Penekanannya pada merdu suara yang bukan pada penghayatan. Bukan pada pembelajaran nilai-nilai iman. Bukan pada pembelajaran hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Apakah diperbolehkan wanita dalam membaca Al-Qur'an di dalam pengajian yang mana ada jemaah laki-laki? Kalau Laki-lakinya ngajari bacaan Al-Quran atau membacanya itu untuk dibenarkan, insya Allah, Kalau pengajiannya hanya sekedar ceremonial, eh, formalitas pengajian asimilasi dengan baca Al-Quran, saya yakin itu tidak banyak manfaatnya. Karena pengajian itu tujuannya bukan untuk belajar membaca, namun pengajian itu untuk mendalami, untuk mengkaji kandungan Al-Quran. Makanya kalau tadi saya katakan, kalau baca Al-Qur'annya untuk dibenarkan maka insyaallah tidak masalah. Tapi kalau secara untuk seremonial jadi tidak resmi, tidak formal pengajian kalau tidak dimulai dengan bacaan Al-Qur'an maka tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada tuntunnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan nyalainlah soundnya, Pak Ncipto. Silakan bola langsung saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh Ya. Tadi apa yang kita Senggarakan dari awal tadi adalah Motivasi agar tidak itu semangat Jadi kalau sudah semangat Tidak semangat juga ya keterlaluan bro. Percaya Negeri kita itu banyak rezeki Banyak rezeki Apa saja kita lempar di negeri kita akan tunggu, -tunggu. Tolkan kita oleh separah kan Keluar singkong Di negeri kita Sehingga kalau kita itu pesimis Negeri kita tidak ada rezeki padahal orang banyak yang ngiler Ingin cari rezeki di negeri kita Pencara ngiler ingin cari rezeki di negeri Kita namun permasalahan tadi Kalau kita pesimis Akhirnya rezeki di depan mata pun kita tolak Saya tidak mau Ah sepaling kalau suruh jualan paling tidak laku kalau saya yang jahit, nanti jahit siapa yang beli? Ini memang pesimis, padahal dia bisa mahir, bisa jahit. Mau jadi di mana saya, mau jadi di perusahaan saja, konfeksi. Ini yang menjadikan kita itu tidak dapat rezeki. Karena sudah dikasih rezeki berupa ilmu, kepandaian bisa masak, bisa jahit, bisa macam-macam, namun tidak dimanfaatkan punya sebidang tanah tidak dimanfaatkan ngertinya kalau tanah itu hanya ditanangi padi saja makanya hasilnya tidak banyak-banyak coba ibu berpikir cari apa tanaman yang walaupun sempit e, tanah kita bisa menghasilkan banyak manfaat misalnya kita siarai ikan kan tidak lo tuas bu tapi satu petak tanah saja kan satu kolam sebesar ini, ruangan ini. Ini akan menghasilkan uang berapa, Bu? Banyak, Bu. kita kita manfaatkan. Namun karena <tuh> tadi kita itu sempit dalam memandang rezeki dalam. Rezeki itu hanya ada di tangan orang saja, Bu. Jadi kalau saya tidak ikut dupleng orang, saya tidak akan dapat rezeki. Jangan seperti itu. Ibu harus percaya bahwasannya. Allah swt sudah memberi catatan, jadi harus saya ambil sendiri. Kalau itu Allah swt sudah Begali kita tanah sepetak, bagaimana tanah sepetak ini bisa menghasilkan uang yang berlipat ganda? Coba tanami padi saja, tanami yang lain, atau tanahnya dijadikan kolam ikan misalnya, atau di tanah tersebut kita bisa ber apa namanya budi, budidaya apa jamur? Banyak sekarang budi daya jamur yang menjanjikan. Hal yang kita, kita lakukan, namun kaji kembali kepada kreativitas kita dan juga kepercayaan kita. Percaya tidak kalau Allah tuh sudah memberi jatahan. Kalau tidak percaya, ya kita akan terus seperti ini. Jangan pernah mengira bahwa senyata rezeki itu hanya di tangan orang. Ibu itu punya. Namun, Ibu kemarin itu tidak tidak percaya kalau di kita itu banyak uang. Sehingga kita mengira, makanya ada perlu saya mau mengadu nanti di negeri orang diadu dengan siapa bu nanti Bu? jangan diadu nanti ibu. Yeah. Ya kan tadi saya katakan, pelajarilah kegagalan, kewajaran masa lalu kenapa kok gagal Bu? kalau gagal langsung ditinggal, maka kita tidak akan bisa pernah maju pelajari, kenapa masa depan masa lalu itu bukan untuk ditangisi Bu masa lalu itu untuk dipelajari dicari hikmahnya kenapa saya gagal? sudah tahu jangkrik itu laku, kok bisa gagal kenapa? oh ternyata gak dikasih pakannya dikasih pakannya misalnya Bu oh ternyata malas menjualnya hanya nunggu orang datang Ketika orangnya lagi demam Sakit masuk angin tidak datang Akhirnya jangkrik disubah Ini kan salah kita Bu Iya kan Kita kan hanya nunggu seringnya kan Bu ya Nunggu pembelinya datang Kenapa Ibu tidak Lebih rajin Kalau ini misalnya satu saat anginan Sehingga tidak datang Kemana saya akan jual Cari penjual yang lain Sehingga tidak dibuang jangkriknya Bu Iya kan, akhirnya ibu ushua kan dipindahkan, nah, karena merasa tidak laku. Nah itulah karena ibu hanya gantung dan gantungan orang datang beli kan, dan kalau orangnya tidak datang beli, akhirnya tidak dapat uang. Akhirnya ibu tuh belajar canggri, cari kalau kira-kira suatu saat dia tidak datang atau nawarnya kemurahan, saya akan jual ke orang lain. Kalau orang lain ini anginan juga, saya akan lagi ke orang ketiga, keempat. Sehingga kita tuh semakin lama, semakin luas. Saya ceritakan tadi, saya, saya ceritakan ke teman-teman. Kemarin saya ceritakan juga sudah. Bibi saya sendiri, itu memang keluarga saya itu dulu nenek-nenek juga pedagang daun. Daun pisang dan macam-macam gitu. Petani, ya, itulah yang dipunya. Nah, dia jualan daun jeruk di pasar ya. Di pasar paling dalam jeruk kan yang beli untuk bumbu, Bu, ya. Untuk bumbu saja berapa sih bumbu? Memang kalau bumbu dalam jeruk sekali masak satu on gitu, Bu. Dua lembar paling, kan? Kalau beli satu on habis berapa lama, Bu? Setengah tahun. Asalnya kan, hasilnya nggak banyak-banyak. Tapi itulah orang namanya proses belajar. Ketika dia mau ke kota Semarang ke pasar, dia melihat di kiri jalan ada pabrik jamu jago namanya. Dan ya, saya berpikir, kalau saya bisa jual daunnya ke pabrik ini kan sekali beli kan bukan hanya satu orang atau hanya seribu atau orang nempil seribu. Enggak, tapi sekali beli dia, dua kintal, tiga kintal, empat kintal, dan setiap hari dia akan beli dua, tiga kintal. Setelah dia coba mampir, dia turun dari mobil. Kemarinnya dia ke pasar, dia sempat sempatkan turun ke mobil, nanya, butuh daun jeruk? Enggak. Ternyata butuh. Akhirnya dia tidak jadi jual ke pasar, ditop kemana? Apri. Akhirnya dulu hanya jual ke pasar paling berapa bisa jual, sekarang setiap hari dia tinggal nyuruh orang berangkat antar, antarkan jeruknya ke sana. Tidak usah ke pasar. Wampum masuk ke pasar juga jual di pasar, namun sudah mulai berjual beli yang lain. Ini namanya proses belajar. Jadi kalau tadi kayak lah, ibu, coba kalau bayangkan kalau bisnis saya itu hanya nunggu orang beli. Duduk di warungnya saja. Bisa sampai kapan dia laku daunnya? Karena orang beli di pasar itu hanya segera seribu paling. Dua ribu. Kalau mau hajatan, kalau gak hajatan yang paling kadang lima ratus. Kapan mau lakunya kalau seperti terus? Makanya kalau seperti itu siapa ibu, coba ibu tuh cari siapa yang beli jangkri lagi? Kuang jangkri lagi siapa? sehingga kalau dia tidak datang, dia tidak beli atau nawarnya murah kita bisa cari yang lain yang lain Bu tidak ada ya terus saya ingin, kalau tidak ada saya ingin yang nanya, Bu karena saya itu malas diem, diem itu pekerjaan yang paling berat bagi saya kalau saya serdiem, kayaknya susah saya itu saya mau boleh tanya, Bu Sekarang saya sudah Ceritakan bagaimana masa depan Ibu masih di tangan ibu. Siapa dari Ibu yang sudah punya rencana Saya kalau pulang dari sini Saya akan Mulai usaha Saya akan mulai merimpis e, Menata karir Kembali menata masa depan Atau mumpung masih ada waktu Saya akan belajar di sini, apa yang bisa saya Soal bekal pulang, nanti di Indonesia saya ingin tinggal saya bisa menata masa depan. Siapa yang mau mulai? Saya sudah punya ide, punya rencana. Saya akan memulai, saya akan mencoba. Saya akan merubah cara berpikir. Eh, bu, siapa, Bu? Ya, Silahkan, Bu. Jualan jamu. Tidak masalah. Sekarang jualan jamu, Bu, itu sudah ada asosiasinya. Setiap tahun bahkan misalnya jamu jago itu memberi fasilitas memberi PHR macam-macam dan <coughs> jualan jamu bisa jadi dimulai dengan jualan gendong dan bisa jadi dengan cara apa namanya shell betul dan tidak bisa jadi ibu menyuplai barang kepada perusahaan jamu kira-kira apa yang di sekitar ibu ada jahe suplai jahe ke perusahaan jamu punya, di banyak e, banyak pinggir hutan misalnya banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa disuplai ke perusahaan jamu, cari kumpulkan ke perusahaan, kamu dikirim sehingga jadi juraganya perusahaan jamu. Hmm, perlu kreativitas, perlu ide-ide yang baru, jangan dikira <guluh> jualan jamu itu hanya yang gendongan saja. lihatlah kalau e, ditumpuk di kota-kota kita bu apa pennya toko jamu itu siapa yang punya Bu? Cina rata-rata Bu. Ya kan? Kalau kita mau ke toko jamu, kita lihat jamu itu yang punya mbah kita, yang ngajarin nenek kita kok yang jualan Cina. Nah inilah. Jadi orang kaya dia, Bu. Ini permasalahan kan apa? Yang berpikir jualan itu dia, kita itu hanya berpikir oh, kalau kok kelinu saya mau minum jamu. Nah, kok itu yang pegelinu di sekitar Ibu tuh banyak loh. Yang mau jamuan itu banyak kenapa kita tidak layani mereka kita jual saya jual jangan beli ke Cina saya jual produk yang sama itu bisa dan bahkan banyak sekarang pemerintah kita sudah menggalakkan kembali kepada pengobatan alternatif banyak tubuh-tubuh yang sekarang mulai di uh, dulu dipandang belah mata sekarang mulai dikembangkan bahkan diadakan riset penelitian-penelitian untuk kemudian dijadikan sebagai obat alternatif, dan ternyata banyak yang berguna, banyak yang berhasil dimulai dari obat kuat, sampai obat macam-macam, sekarang diambil dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita namun, seringkali kita itu tidak tahu, apa manfaat di tumbuhan ataupun tanaman yang ada di sekitar kita Allah. ya, ya. Uh, karena waktu sudah cukup, walaupun saya masih saya pengen masa panjang berjumpa bertukar perbualan dengan ibu, kalau bukan karena keterbatasan waktu saya masih senang bertukar perbualan ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wataala saya akhiri pertemuan kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wataala segera menubuhkan keyakinan pada kita sehingga kita itu percaya bahawa Allah Subhanahu Wataala itu sayang pada bangsa kita sehingga memberi cahaya rezeki yang banyak di negeri kita. Termasuk ibu ibu akan mendapatkannya. Namun yang menjadi catatan saya dalam doa ini semoga kita percaya. Jangan sampai kita tu kembali pesimis lagi merasa negeri kita tidak punya rezeki. Negeri kita, negeri kita itu adalah negeri yang penuh dengan rezeki. Orang-orang pun kiri dengan negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.